بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إكرارا وتوحيدا Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Sallallahu alaihi wa ala alihi Wa sahbihi wa sallama tasliman mazidah amma ba'dah Khaanibiddin wa akhwad billah Rahimani wa rahimakumullah Alhamdulillah Di pagi hari ini Allah subhanahu wa ta'ala Kembali mengumpulkan kita di tempat yang mulia ini Baitun min Buyutillah Salah satu rumah dari rumah-rumah Allah SWT Yang mudah-mudahan berkumpul, berkumpulnya kita ini Di tempat ini Mendapatkan rahmat dari Allah SWT Turun kepada kita rahmat dan juga ketenangan Dan juga diliputi oleh Malaikat, dikarenakan kita berkumpul pada hari ini untuk mempelajari salah satu ilmu dari ilmu ilmu agama Allah Subhanahu Wataala, yaitu Al-Lughtul Arabiyah. Kita mempelajari bahasa Arab, di mana bahasa Arab ini merupakan ilmu yang dengannya kita akan Bisa memahami Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW Di mana telah kita ketahui bahwasannya kalamullah adalah Dengan bahasa Arab Begitu pula kalam Rasulullah SAW Begitu pula hadis-hadis Rasulullah SAW juga dalam bahasa Arab Begitu pula kalam A'imah Ucapan-ucapan para a'imah Kebanyakan dari mereka adalah Dengan bahasa Arab Sehingga sangat penting untuk kita mempelajari bahasa Arab ini Untuk membantu kita memahami Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW fahman sahihan dengan pemahaman yang baik dan benar Akhwan fi wa qad billah rahimani Sesi yang pertama ini kita mempelajari kitab nahwu dalam kitab Matan Al-Jurumiyah Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas tentang babul i'rab bab tentang i'rab yakni i'rab adalah perubahan yang ada pada akhir suatu kata disebabkan adanya perbedaan amil yang masuk pada kata tersebut baik perubahan itu terucap dengan lafadz ataupun perubahan itu dengan perkiraan tidak terucap lafdhon atau taqdiran dan telah kita pelajari bahasanya Erof itu ada empat macam. Erof ada empat macam. Rofa, nasof, hafat, dan jazem. Kalau kita pelajari erop itu ada erop rofa, ada erop nasof, ada erop hafat, ada erop jazem. Masing-masing dari isim, yang masing-masing dari isim itu menerima Tiga ikrob yang telah kita sebutkan Isim Menerima ikrob Rofa, nasab dan khoved Sedangkan fi'il Itu menerima Rofa, nasab dan jazim Dan bagi isim Dia tidak menerima jazim Sedangkan Bagi fi'il Dia tidak menerima khoved Atau jerim Fi'il tidak menerima jari Nah ini telah kita pelajari pada waktu yang lalu Kemudian masuk pada bab Ma'rifa ti'ala matil i'rob Bab untuk mengenal tanda-tanda i'rob Dari empat macam i'rob tersebut Ada tanda-tandanya yang pertama adalah e-rab rofa. Disebutkan lir rofi, terbangun ala Untuk e-rab rofa itu ada empat tanda. Al-dhamma wal-wau, wal-alif, wal wal-nunu. Tanda yang pertama adalah dhamma. Dhommah di sini adalah tanda asli rafa. Jadi tanda asli rafa itu adalah dhommah. Kemudian wal wawu dan wawu, wal alifu dan alif, wa nunu dan nun. I'rab rafa. Itu ada empat tanda Yang pertama domah Itu tanda asli Kemudian wawu Alif dan nun Itu tanda cabang Ketika sebuah isim Itu dia tidak bisa menerima rova Maka ada cabang-cabangnya Yang bisa masuk pada isim tersebut tok pula fiil ketika fiil itu ada yang tidak mau menerima dhamma enggak mau menerima dhamma maka ada tanda cabang-cabang di situ itu tanda cabangnya ini telah kita bahas juga dan kita sudah masuk pada dhamma ya yang pertama Wahamad Duma tu fataku nu alamatil Rofi fi arba'ati mawadi'ah maka ada pun Duma. Ia menjadi tanda bagi Rafa itu ada pada empat tempat. In itu ada pada empat tempat. Tempat yang pertama adalah fil ismil mufrodi Pada isim Mufrod Isim mufrod apa? Boomer kemarin Pengertiannya Kata tunggal atau Kata yang menunjukkan makna Satu Contohnya berarti apa? Baitun Baitun satu rumah Satu rumah Kemudian rojulun seorang laki-laki dan yang lainnya itu dinamakan isim isim mufrod. Nah ini kita sudah mulai mengenal macam-macam isim. Ini baru satu isim yang kita pelajari isim lagi di sini. Kita mengenal isim mufrod isim yang menunjukkan makna yakni satu maknanya adalah satu. Jadi kalau ada rumah maksudnya Itu adalah satu rumah Contohnya tadi peitun Dan rojulun Ini Tempat yang pertama Yang Ditempati oleh domah. Kemudian tempat yang kedua Adalah Jamut ut taksir Jama taksir Is jamak taksir ini juga adalah isim. Jamak taksir adalah isim yang menunjukkan bilangan banyak. Jamak taksir adalah isim yang menunjukkan bilangan banyak. Dan berubah dari bentuk Tunggalnya Dia berubah dari bentuk Tunggalnya Menunjukkan bilangan banyak Lebih dari dua yakni Tiga sampai seterusnya Contohnya misalnya Contohnya misalnya adalah Rijalun Contoh misalnya Jamat taksir adalah Rijalun Jimnya pakai alif panjang Rijalun Itu Jamat taksir Artinya Beberapa orang laki-laki Lebih dari Dua, tiga ke atas Beberapa orang lagi-lagi. Kemudian contoh yang kedua adalah buyutun. Buyutun. Ya, nya panjang pakai wawu, buyutun. Akhirnya pakai tak Maknanya adalah beberapa rumah. Beberapa rumah. Rijalun itu adalah jamak taksir Tadi adalah mananya isim yang menunjukkan bilangan banyak dan berubah dari bentuk mufrotnya atau bentuk tunggalnya. Bentuk tunggalnya apa tadi? Rojulun rojulun bentuk tunggalnya itu ada kalimat rojulun kemudian menjadi jamak taksir menjadi rijalun berubah dari bentuk mufradnya. kalau rojulun isim mufrot seorang laki-laki kalau rijalun beberapa orang laki-laki Kemudian contoh yang kedua adalah buyutun jamak taksir buyutun beberapa rumah. Isim mufradnya tunggalnya adalah baitun. Baitun menjadi buyutun. Beberapa rumah. Sehingga ikhwan fill din wa akhadillah wa rahmatullah. Jamak taksir ini salah satu isim yang ditempati oleh dumah. Antar dumah di situ rijalun buyutun. Nah, untuk mengetahui jamak taksir ini ya kita harus sering belajar, mempelajari bahasa Arab. Mungkin nanti ketika kita sudah bisa buka kamus, kita buka kamus karena di kamus itu kita akan dapatkan kalimat tunggal kemudian di situ ditulis jamaknya apa, seperti itu. Harus menelaah mutolaah, menelaah kamus sering buka kamus ya. Dan sering mendengar, sering mendengar sehingga kita akan banyak perbendaharaan kita tentang Jamak taksir ini Karena jamak ini memang tidak ada rumusnya Artinya dia Ada mengatakan jamak yang Tidak beraturan Seperti jamak taksir itu jamak yang tidak beraturan Lain-lainnya nanti kita akan Mendapati isim jamak Yang beraturan Jamak taksir ini tidak beraturan Kadang apa uh, Hurufnya bertambah Kadang hurufnya berkurang kalau yang kita tuliskan di sini adalah bertambah. Itu jama' taksir. Tempat kedua yang ditempati oleh domah. Kemudian tempat yang ketiga biasanya domah menjadi tanda rafa' Ada pada empat tempat Yang ketiga adalah Jam'ul mu'annasis salimi nah, Di sini jam'il mu'annasis salimi Karita jam'ul mu'annasis salimu Karena dafi Di jam'il mu'annasis salimi Ada pada jama' mu'annas salim Katakan Jamak berarti adalah isim yang menunjukkan bilangan banyak Mu'annas adalah perempuan Salim itu yang beraturan Ini secara makna Secara makna jama' ini adalah untuk perempuan jama' mu'anas salim jama' itu isim yang menunjukkan bilangan banyak mu'anas itu untuk perempuan as salim yang beraturan secara makna secara makna perbahasa tadi secara makna istilah jama' mu'anas salim itu adalah isim yang menunjukkan bilangan banyak yang diakhiri dengan alif dan tak Yang diakhiri dengan alif dan tak Diakhiri dengan alif dan ta. tak Taknya tak terbuka Yang diakhiri dengan alif dan Bukan tak tertutup, tak tertutup namanya tak marbuto. Kalau yang terbuka namanya mabsuto. Tak yang terbuka, mabsuto terbentang atau terbuka. Contohnya, misalnya ini karena untuk perempuan adalah muslimah, contohnya muslimah muslimatun, muslimatun, contohnya muslimatun, beberapa wanita muslimah, beberapa wanita muslim, itu di belakangnya alif dan tak. Muslimatun. Kalau kata tunggalnya. Kata tunggal dari Muslimatun itu adalah. Muslimatun. pakai tak marbuto. Kata tunggalnya. Kata tunggalnya adalah Muslimatun. Itu isim isimufrotnya, tunggalnya muslimatun kemudian menjadi muslimatun kalau muslimatun pakai tak marbutoh, tak bunder itu tidak ada lipnya, langsung disambung sama mim kalau jamaat taksir, isim jamaat taksir, mimnya disambung dengan alif sehingga panjang, muslimah, kemudian tun taknya terbuka. Maknanya adalah beberapa wanita muslimah. Itu kata tunggalnya adalah muslimatun, kalau muslimah adalah seorang wanita muslim Kalau muslimat yang nah kita sukunkan misalnya itu beberapa wanita muslim Misal, mu'minatun Mu'minatun Itu seorang wanita mukmin. Kalau kita jadikan Jama'at Mu'ana Salim Bunyinya Mu'minatun Mu'minatun Dipanjangin ya. Contoh yang kedua adalah Mu'minatun Asalnya mu'minatun. Mu'minatun beberapa wanita yang beriman. Kalau mu'minatun seorang wanita yang beriman. Tunggal. Mufrad. Ini adalah tempat yang ketiga yang ditempati oleh duma adalah isim atau isim jamak mu'annas salim atau kita katakan jamak mu'annas salim isim jamak yang menunjukkan bilangan banyak diakhiri dengan alif dan tak atau mendapatkan tambahan alif dan tak Bisa mananya demikian, pendapatan tambahan alif dan tak. Uh, dari sini Khawani Fiddin, wabarakatuh, rahimahnya, warahmatullah, berarti kita sudah mulai mengenal macam-macam isim. Yang pertama tadi apa isim mufrad. Yang kedua isim jamak tak, taksiir. Yang ketiga adalah isim jamak mu'annas salim. Ini kembali kita belajar isim. Masih ingat antum tanda tandanya isim apa saja? Bil kafdi dengan kasroh atau bil jari. Yang kedua watanwi ini dengan tanwin. Masalah, kemudian wadduhulil alifi wal-lami adanya atau maksudnya alif dan lam kemudian ada huruf jar diawali dengan huruf jar ada lagi? Abu Mar masih ada lagi? apa itu? ya nama orang itu bagian Indonesia, tandanya, tandanya Tanda Ada lagi enggak? Siapa? Tak tanis Tak tanis enggak, tak tanis enggak Tak tanis nanti tanda fi'il Antum, itu Pak Huruf Al-Kharful Ah, Huruf Qosam, huruf ber, Bersumpah Dalam Al-Quran banyak ya huruf bersumpah ya. Wal-Asri ah, Wal-Fajri Nah, itu Wadduha. Nah, ini kok Wadduha kok enggak kasrah ini? <laughs> nah, tapi nanti ada pembahasannya. Padahal di situ adalah wawu harus kasrah harus ya. Kalau ada wawu Isim yang setelahnya harus kasrah. Tapi di sini ada Wadduha. Wa l-laili, ah kebayang wal nah, walaili. Wal wal itu kan kasrah semuanya. Was-samsi wadduha, -ha. was Ya surahan, inna ada tawadduha. Adal ini juga hurufku san tapi wadduha. <laughs> nah, nanti nanti dibahas nanti. Insyaallah nanti sampai di situ ya. Nah, pada di sini kita sudah mengenal Tiga isim. Nah, ini mulai mempelajari macam-macam isim. Nah, isim mufrad, isim jamak taksir dan isim jamak muannats salim adalah isim-isim yang ditempati oleh dom-doma. Jadi kalau ada isim-isim ufrat kemudian dia dirovakan, dia adalah rova, tanda rovanya dengan do-doma. Ya kalau kita katakan di sini itu isim, misalnya rojulun, itu adalah isim, isim apa? Rojulun adalah isim ufrat. Dia ikrobnya pakai apa? Pakai ikrobnya Ikrob Erop ada berapa? Empat Empat macam ya Itu ikrobnya pakai apa? Berarti rojilun Pakai rova nah, Tanda rova apa? Doma Urut-urutannya seperti itu Ini berarti ikrob ya, ya. Erop sekarang masuk Erop pembahasan Bab mengenal tanda-tanda Erop Kita sekarang tahu Isimufrod adalah Tempat bagi Doma Doma adalah tanda Erop Roh Rova ya. Tanda asli dari Rova itu adalah dom, Doma Bisa dipahami Tanda aslinya adalah Doma Tanda cabangnya ada wawu, ada alif ada nun tanda cabangnya nah, sekarang kita baru bahas masalah rofaknya ini rofak itu tanda-tandanya apa saja yang pertama adalah dom, domah itu tanda asli domah itu ada beberapa tempat yang ditempatin domah sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi isimufrod Jamak taksir dan jamak mu'annas salim. Nah, kemudian tempat yang keempat kita selesaikan tempat yang keempat. Wal filil mudari kita belajar bahasaratnya dan juga anunya apa terjemahannya biar kita mendengar bahasaratnya juga mendengar terjemahannya. Yang keempat adalah Wal fi'lil mudari'illadhi lam yattasil bi'akhirihi syai'un Dan fiil mudari' fiil mudari' yang tidak bersambung Di akhirnya Dengan sesuatu apapun nah, Di sini dimaknakan apa fi'il mudhari' yang akhirnya tidak bersambung dengan sesuatu apapun. Maknanya demikian. Ini tempat yang ke 4 jatuh pada fi'il. Fi'il itu kemarin apa? Fi'il adalah kata ker kata kerja atau ya masih ingat vl apa ada apa vl itu apa vl secara bahasa secara istilahnya pengertian secara istilah vl adalah perbuatan atau ya perbuatan atau, perbuatan atau kejadian itu ya kata kerja kemarin kita Jelaskan ya, masalah istilahnya ya? Kata Nah, kata yang menunjukkan makna pada dirinya Dan terkait dengan waktu Waktunya itu waktu lampu Waktu sekarang atau sedang Atau waktu akan, akan datang Itu namanya fi'il Contohnya kemarin kita jelaskan Kataba yatubu uk, uktub Kataba itu telah menulis yatubu sedang menulis Uktub maknanya tulislah Artinya waktu akan datang Setelah ada perintah tadi Uktub baru dia akan men akan menulis Itu contoh fiil Terikat dengan waktu lah, Sekarang ini adalah fiil mudori Nah, fi'il mundore ini adalah Fi'il yang terikat Dengan waktu sekarang Terikat dengan waktu yang sekarang Contohnya kemarin tadi adalah yaktubu ya Contohnya yaktubu sedang menulis ilmu itu adalah fiil yang terikat dengan waktu yang sekarang atau akan datang sekarang adalah yaktubu sedang menulis yaktubu yaktubu maknanya sedang menulis Kembali kepada bahasan kita Bahasanya Dummah sebagai tanda rofa Ada pada empat tempat Tempat yang keempat Jatuh pada fi'il Fi'ilnya adalah fi'il mudari Fi'il mudari Alladhi lam yatasil biakhiri hisya'un Fi'il mudari Yang tidak bersambung di akhirnya dengan Sesuatu apapun Contohnya ya tubuh itu file menderek yang tidak bersambung dengan sesuatu apapun. Contoh yang lain ada yang bisa ngasih contoh? Ya jelisu, masya Allah. Ya jelisu itu juga file menderek yang tidak bersambung di akhirnya sesuatu apapun. Ya jelisu artinya sedang duduk. Ya Cilisu sedang duduk. Sebab nanti ada film undere yang bersambung dengan yang lain. Ada film undere yang bersambung di akhirnya sesuatu. Nah, ini nanti masuk pada apa? Tanda yang lain. Ini ada di tanda yang keempat ke atau tanda cabang pada nun ini keempat tempat tersebut telah kita jawab Jadi rova' eh, tanda hasilnya adalah do, domah Tanda cabangnya apa? Tanda cabangnya wawu, alif, dan nun Tiga Nah sekarang rofak tempatnya ada pada empat tem tempat Yang pertama isim muv Contohnya rojulun Seorang laki-laki Kemudian tempat yang kedua ada pada isim tak taksir Contohnya rijalun Beberapa orang laki-laki Tempat yang ketiga adalah isim jamak mu'annas salim Contohnya muslimatun mu'minatun beberapa wanita muslim atau beberapa wanita yang ber beriman kemudian tempat yang ketiga berarti ini berbeda sendiri dengan tempat yang 1, 2, 3 semuanya isim yang ketiga adalah fi'il mudare tapi syaratnya fi'il tersebut harus tidak bersambung dengan yang lain Karena ternyata ada fil mundari yang bersambung dengan yang lainnya. Fil mundari yang bersambung dengan yang lain. Misal kata yaktubu, ini bisa disambung menjadi yaktubuna. Ah. Ya jalisu juga seperti itu, menjadi ya jalisuna. Kan bersambung berarti dia. Ah ini harus enggak boleh bersambung dia. Yaktubu, ya jalisu, ya lamu, yaqra'u tidak boleh bersambung. Nanti ada yaktubu bersambung dengan alif yaktubani. Begitu pula ya jelisu ya jelisani. Bersambung. Nah, itu nanti ada di pembahasan ilmu shorof nanti. Di situ wadah kita dapatkan. Makanya nahwu dan shorof itu saling berkaitan sehingga memang perlu dipelajari dua-duanya. Naam satu erop dalam erop dari macam-macam erop yang pak tadi sudah kita dapatkan erop rova pada tanda yang pertama dalam tumbang. Mungkin sampai di sini ada yang ditanyakan, ada yang kurang paham, waduh. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Nah, waduh. wanita muslim dua, nah, itu nanti <girly> itu belum masih dua <girly> itu nanti selanjutnya itu ada tanda yang lain ya, nah, ini yang ini dulu eh, ada wanita muslim dua ada. <gir> <gir> tadi dulu si <gir> jisih nah, alang-alang loroh <gir> baratollah wa rahmatullahi Nanti itu nanti masuk tanda yang lain ada pembahasannya. Terkait dengan ini bisa dipahami terkait dengan ini, insya Allah nah, kalau bisa bisa paham kan nanti ke selanjutnya kan insya Allah lebih mudah. Kalau ini tidak paham nanti khawatir selanjutnya lebih sulit. Kita gambarkan lagi. Jadi rofa itu ada empat tanda yang kita bahas ini adalah tanda yang pertama duma. Andumah ini mempunyai tempat-tempat. Dumah ini mempunyai tempat-tempat. Tempatnya isimufrod, jamak taksir jamak muanasalim, Fi'il ilmudorek yang tidak bersambung dengan sesuatu apapun. Berikut contoh-contohnya yang kita sebutkan di sini. Nah, itu tempatnya. Kita tinggal berarti kita tinggal mengingat tempat-tempat tersebut. On nah, dumah tempatnya di sini. Jadi ketika mungkin kita ditanya Rajulun itu eropnya apa? eropnya apa pak? rajulun tadi, eropnya apa eropnya? rovah, tanda rovahnya? Tan, ha? tanda rovahnya rajulun? domah nah, kok tanda rovahnya rajulun domah itu dari mana? kenapa dia kok tanda rovahnya domah? Nah, satu dulu, satu dulu <laughs> pak bobo dulu <laughs> pak bobo ya karena isi move move road karena isi move road memang tempatnya gitu ya nah seperti itu nah sekarang kita ditanya Rijalun nanti pak tofik Rijalun itu eropnya apa? Rijalun eropnya apa? Kita belum bahas yang Erop, yang empat Erop ada berapa? Kata baik, Erop ada 4, Nah, yang kita bahas sekarang ini adalah Erop Rofak, perhatikan. Yang kita pelajari ini sekarang Erop Rofak. Berarti kalau kita ditanya, Rijalun itu Eropnya apa? Eropnya, Erop ada adalah dari Eropnya Rofak. Nah, amba rokullah fiqum. Eropnya adalah Rofak dia. Irobnya adalah rafa'. Tanda rafanya apa di situ? Tanda rafanya apa? Kata Bik rijalun. Na'am berkallah. Kalau kita belajar tadi apa? Yang namanya nahwu itu yang kita lihat apa? Akhir harakatnya tadi ya. Akhir hurufnya itu harokatnya apa? Ah, itu tanda rafanya adalah du. Duma. Kenapa tanda rafanya Duma? Karena rijalun itu adalah isim jamak tak taksir. Jamak taksir itu ya memang tempatnya dum duma gitu. Tempatnya duma itu ada pada jamak taksir. Sekarang selanjutnya siapa antum? Siapa namanya? Kan Kan San. Ah, insyaallah absennya tidak ada kalau bisa absennya selalu ada, biar kita tambah kenal sekarang ada kalimat muslimatun ya kan ya muslimatun muslimatun e apa itu e-robnya rofak barokallahu fiqum tanda rofaknya tanda rofaknya doma kenapa tanda rofaknya doma jama' jamak salim karena dia jama' muannats salim kalau rafa tanda rafa-nya adalah do, domah na'am barkallahu fikum Nah sekarang ada kalimat yatubu Antum siapa namanya Adi Tanda apa irab apa itu yatubu I'rab-nya rafa Tanda rafa apa Tanda rafa-nya domah kenapa tanda rafa-nya domah Pl menderet yang tidak bersambung di akhirnya sesuatu apapun. Nah seperti itu, nah, maksudnya demikian. Jadi kalau kita ditanya tanya, eh apa? Berarti romnya rofa di situ. Nah, per kalimat seperti itu kita ditanya. Jadi kita baru mempelajari eh rom dan rofa itu tanda aslinya adalah domah. Ini yang pertama kita pelajari. Dan tempatnya rumah itu ada pada empat tem, ada empat tempat. Nah, kita kembali pada jama' mu'anasalim. Mu'anasalim itu tadi isim yang menunjukkan bulan banyak untuk wanita, ya. Dan diakhiri dengan alif dan tak. Dan contohnya banyak. Muslimatun menjadi Muslimatun. Mukminatun menjadi Mukminatun. Nah, kemudian kalau musrika menjadi musrika Kalau tolibatun menjadi tolibatun. Nah, Baiknya dipanjangin karena alif dan tak. Mudarisatun menjadi mudarisatun. Nah, seperti itu, ya jamaah muana salim. Munafikotun menjadi Naam Barokallahu fiqum. Nah itu adalah jama' Salim Sampai di sini ada yang masih belum paham, Pak Taufik? Sudah bisa mulai sedikit paham ya? Ah, nah. Anan. Gimana? Oh, bisa. Nah, ini ada pertanyaannya bagus. Oh nah, contohnya selalu tanwin. Bagaimana kalau pakai alif lam? Nah, bisa kita kalau pakai alif lam. Contoh yang pakai alif lam Bisa pakai alif lam Ar rojulu Ar rijalu Dari kata rojulun dan rijalun Kita masukkan alif lam Ar rojulu Ar rijalu Berarti perbedaannya apa itu Hilang tanwinnya Hilang tanwinnya Karena alif lam itu tidak bisa bertemu dengan tan. Tanwin, kalau ada kalimat bertanwin Kemudian dimasuki alif lam Maka bunyinya jadi Tidak bertanwin Bisa kita contohkan misalnya seperti ini Ar-rojulu Seorang laki-laki Nah tadi nanti ada wajah Ar-rojulu Beberapa orang laki-laki Ya tandanya sama, domah Sama seperti itu ha -ha. Tandanya domah, tapi Secara makna nanti ada pembahasan sendiri ya, Secara makna ini isim apa, ini saya apa nanti ada macamnya lagi. Cuma bisa pakai itu ar rijalu atau kita ar. -rijalu. Cuma di sini untuk memudahkan kita tidak pakai al karena al itu kemudian nanti apa apa bacanya itu agak juga termasuk agak kesulitan. Kalau kita langsung rojulun, rijalun, kan mudah. Kalau ar rojulu, ar rijalu, nah itu agak ano boleh. Eh, tetap sama, gimana? Iya, nah, pakaianlah sama. Nah, erobnya juga sama. Kalau kita ditanya, arrojulu erobnya apa? Erobnya ro, rofa. Tanda rofa apa? Do, domah. Kenapa tanda rofa nya roh, domah? Karena isim muv, mufrad seorang laki-laki. Begitu pula arrijalu juga demikian jawabannya. Hanya saja dia tanda rofa nya domah, dia adalah jamak tak, taksiir seperti itu. Nah, bisa dipahami semuanya. Insyaallah ya, masya Allah barokatulahfiqum. Mungkin sampai di sini pembahasan kita pada kitab Nahu ini. Namun coba untuk kita latihan ya, kita latihan mencari beberapa isim mufrad. Nah selain contoh di sini, coba antum cari dua isim mufrad, dua isim jamak takdir, dan dua isim jamak muanas salim. Selain contoh di sini ya, <laughs> selain contoh di sini. Nah, tadi sudah sebagian kita bacakan tadi. Selain contoh di sini, antum cari Isim mufrad 2. Ini PR-nya untuk kerjaan di rumah. Jamak taksir 2, kemudian jamak muannats salim 2. PR di rumah Cari isim mufrad 2, jamak taksir 2, jamak muannats salim 2. Naam, sampai di sini insyaallah subhanahu wa taala mudah-mudahan Allah subhanahu wa taala memberikan yakni kemudahan bagi kita sekalian ya, untuk mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala karena bagaimanapun al-lugatul Robiyah termasuk dari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala yang mestinya kaum muslimin tidak melupakannya untuk mempelajari wallahu alam bisawab Kurang lebihnya saya mohon maaf Subhanakallah wa bihamdika Ashadu an la ilaha ila anda astagfirullah wa atubu ilaih.